أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 Pesharul umuri muhdasatuha, fa inna kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu bid'atul dolalah, wa kullu dolalah tinfinar. Saudaraku kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah nantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu Wataala anugerahkan kepada kita, sehingga di saat ini kita bisa menghadiri majlis ilmu. Sebuah majlis yang banyak dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Sebuah majlis dengan penuh keutamaan. Oleh karena itu, Keutamaan ini tidak boleh kita sia-siakan. Hendaknya kita manfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk mengetahui, mengilmui agama Allah SWT. Dan insyaAllah, di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Taqsir fi Tarbiyatil Abna atau Taqsir fi Tarbiyatil Aulad Kesalahan-kesalahan di dalam pendidikan anak yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamad Hafizhahullah Ta'ala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah jelaskan beberapa kesalahan di dalam mendidik anak-anak, diantaranya membiarkan masuknya media-media yang merusak kepada si anak. Demikian juga yang berkenaan tentang ketiadaan, keteladanan dari kedua orang tua. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu kesalahan yang ke-28 tahun. disebutkan oleh penulis Hafizallahu Taala termasuk kesalahan dalam mendidik anak adalah khillatul inayah bitarbiyatihim ala tahammulil masuliyah sedikitnya perhatian terhadap pendidikan mereka Dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memegang suatu tanggung jawab. Jadi termasuk kesalahan yang sering terjadi pada diri orang tua adalah tidak memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk memikul tanggung jawab. Ya. Mungkin karena terlalu memanjakan mereka atau karena tidak percaya kepada sang anak, maka anak tidak diberi kesempatan untuk memegang suatu amanah. Ya. Ini adalah suatu kesalahan yang akan mengakibatkan anak tidak punya rasa percaya diri, tidak punya ya kemampuan untuk memikul suatu amanah, karena tidak dibiasakan oleh Kedua orang tuanya Maka termasuk sikap yang baik Dari metode pendidikan Kepada anak-anak kita ya, Adalah kita mencoba Memberikan tanggung jawab Kepada anak-anak kita Disesuaikan dengan kemampuan Yang ada pada diri mereka Demikian juga disesuaikan Dengan umur mereka Sesuai dengan apa yang bisa Mereka pegang Apa yang bisa mereka mampu Untuk mereka pikul ini adalah salah satu metode pendidikan yang baik agar anak-anak itu bisa tumbuh tanggungjawabnya. Kata beliau, beliau memberikan paparan kata beliau, "Fābādul abba la yu rabbi auladahu ala tahamulil masuliyah". Sebagian orang tua tidaklah mendidik anak-anak mereka untuk memegang suatu tanggung jawab. Ima li bisa jadi sebabnya karena mereka ingin memanjakan anak-anak mereka. Auliyadami siko tihibhim, atau karena kurang percaya terhadap sang anak. Auliyadami mubala tihi fitarbiatihim, atau ya sebab yang lain kata beliau, karena memang tidak peduli terhadap pendidikan anak dia tidak tahu bahwa dengan memberikan tanggung jawab kepada anak, ini adalah bentuk pendidikan, bentuk tarbiyah, pelatihan, ya, yang sangat baik bagi si anak. Tapi karena orang tuanya lalai, tidak paham bagaimana mendidik anak, ya, dia tidak pernah memberikan satu tanggung jawab apapun kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh, ini contoh yang sering terjadi di negeri Beriau. Kata beliau, "Fatajidu minal aba ala sabilil mithal." Maka engkau akan dapati dari sebagian bapak, ya, sebagai contoh kata beliau, "Man ladaihi mahallat tijariah Ini contoh kata beliau. Ada bapak yang dia memiliki tempat usaha yang begitu banyak, Mahalat tijariah, usaha perdagangan. Punya toko yang banyak. Watajidhu yastaklimu al ummal min kharij biladihi. Akan tetapi dia lebih memilih untuk mempekerjakan para pekerja dari luar negerinya. Warubba makaynu min al kafar. Bahkan terkadang dia mempercayakan usahanya kepada orang-orang kafir. Warupbama ista'anabiman yakmal indahumin ahli baladhi. Kadang dia mengambil orang dari kampungnya, ya, menjadi kepercayaannya untuk menjalankan usahanya. Wa ya. auladhu fil manzil la amila lahum. Sedangkan anak-anaknya disuruh tinggal di rumah, tidak bekerja dengan bapaknya. Nah ini sebagai contoh saja. Beliau memberikan contoh yang ada di lingkungan beliau Ada seorang bapak yang punya beberapa usaha Beberapa toko Dia tidak mencoba memberikan tanggung jawab kepada anaknya Untuk memegang usaha-usaha tersebut Dia lebih memilih agar anaknya itu tinggal saja di rumah Bersantai-santai di rumah Sedangkan usahanya diberikan kepada orang lain Dipercayakan kepada orang lain Bahkan terkadang dipercayakan kepada orang yang kafir Kata beliau ya. Bahkan terkadang kata beliau Anak-anak ini terpaksa bekerja di tempat yang lain Dalam keadaan bapaknya punya usaha Dalam keadaan bapaknya punya toko-toko yang bisa Dia belajar bagaimana bertanggung jawab mengelola usaha-usaha tersebut wa qad yakunu al abna muqassirin aw akin walakin ma dawr al ab tujahhum al awlad yastagilu bi talab al am kata beliau wa qad yakunu al abna muqassirin aw ak ya walakin ma dawr al ab bisa jadi anak itu memiliki kekurangan ya. tapi ini tidak lepas daripada tanggung jawab bapaknya tadi, artinya apa? anaknya itu tidak punya kemampuan karena memang tidak diberikan kesempatan oleh bapaknya untuk memanage usahanya ya. jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, ketika dia memang punya fasilitas Ya, dan anaknya memang punya minat dan bakat untuk mengembangkan usaha tersebut. Kenapa tidak dia biarkan untuk anaknya itu mencoba, ya? Bertanggung jawab terhadap usaha-usaha tersebut. Bukankah lebih baik kalau bapaknya sendiri yang membina anaknya? Ya. Banyak sekali faktor yang akan uh, faktor yang akan didapatkan. Ini keuntungan yang didapatkan kalau kita membina anak-anak kita sendiri. Ya, kalau mereka berhasil tentu usaha kita pun akan berkembang dan di sisi lain anak-anak itu bisa belajar, bisa berlatih di bawah bimbingan kita. Ya. Akan tetapi kata beliau, apabila sang anak, ya, lebih suka untuk menuntut ilmu agama, beliau memberikan catatan. Kalau anak lebih suka menuntut ilmu agama, Awid dakwah ilallah Atau dia lebih suka ya Lebih berorientasi untuk berdakwah Kepada Allah Awnahu dhalika ma'amal alil umur Wa aradal walid Ay yufarrighohum Lima tawajjahu ilaihi min tilkal a'mal al-azimah Falabaksa bidhalik Namun ketika Seorang ayah Melihat potensi yang lain Yang ada pada diri sang anak Yaitu anak ini memiliki bakat untuk menuntut ilmu agama ya, Hafalannya bagus Kemudian pemahamannya juga bagus Dan dia suka untuk mempelajari agama ya, Belajar agama Maka yang justru harus dilakukan oleh orang tuanya Sebaliknya Biarkan anak-anaknya bertahkosus Artinya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar agama Ya, kalau misalnya dia melihat bahwa anaknya punya bakat dalam bidang ilmu agama, punya kecerdasan, punya minat, punya hafalan, maka yang dilakukan oleh orang tua itu sebaliknya. Jangan anak-anaknya disibukkan dengan pekerjaan, tapi biarkan dia belajar. Adaknya orang tua malah mendukung. Beliau mengatakan tilkal amal al abimah, mendukung amalan yang sangat agung ini. Jadi memang bahwa ada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Orang tua itu memang harus bisa melihat potensi anaknya itu kemana Dan dia mem, apa, menjadi fasilitator Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya sesuai dengan bakat dan potensi anaknya tersebut Kalau memang anaknya itu berbakat dalam bidang perdagangan Seperti yang dicontohkan oleh Sheikh tadi. Dia berbakat dalam bidang perdagangan dan bapaknya punya usaha. Ya, disalurkan bakatnya tadi, biarkan dia menjalankan beberapa usaha bapaknya. Biar dia berlatih. Namun sebaliknya kalau dia punya minat yang lain, seperti dia minat menuntut ilmu agama dan ingin berdakwah di jalan Allah, hendaknya orang tua pun mendukung apa yang menjadi keinginan anaknya. Ya. Biarkan dia menuntut ilmu agama tanpa harus disibukkan dengan usaha-usaha bapaknya. Kata beliau, "Pada baca bizarik, kalau anaknya punya minat agam, minat belajar agama, maka tidak mengapa orang tuanya membiarkan anaknya tersebut. Bal, Innalulahida yohmat ala soni ihihada. Bahkan orang tua itu terpuji." Kalau dia membiarkan anaknya fokus mempelajari ilmu agama. Justru dia terpuji. Kalau dia membiarkan anaknya itu mempelajari ilmu agama. ya Biarkan anaknya belajar di pondok pesantren. Menghafalkan Al-Quran. Mempelajari ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu ya, syariat. Yang nanti dia akan Setelah dia keluar dari pondok pesantren berdakwah di jalan Allah Swt, mengajak manusia ke jalan Allah Swt dengan ilmu yang dia miliki. Kalau orang tua mendukung potensi anak yang seperti ini, ya yuhmat alaih. Dia itu akan, apa yang dia lakukan itu sangat terpuji kata beliau. Wa inna mallaum yaka ulim tarokahum alatan ala qayrihim, wahwa qadirun ala istishlahim. Walakzubi Aidihim ilamayan fauhum. Hanya saja celaan itu bagi orang tua yang membiarkan anaknya, ya, membutuhkan orang lain dalam keadaan orang tuanya mampu untuk memfasilitasi. Ya, hanya saja celaan itu bagi orang tua yang membiarkan anaknya meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta naungan orang lain. Dalam keadaan orang tuanya Mampu Memfasilitasi ya, Ini yang diinginkan oleh beliau Hafizahullahu ta'ala Memang ya, masalah potensi anak ini Para ulama dari zaman dahulu Sudah berbicara ya, Orang tua itu harus paham Apa yang menjadi potensi anaknya Dia harus tahu Apa yang menjadi minat dan bakat dari anaknya jangan sampai orang tua itu salah, ya karena orang tuanya punya cita-cita, kemudian punya keinginan anaknya untuk menjadi uh, apa yang dia dia inginkan dia cita-citakan, akhirnya anak dipaksa, akhirnya anak dipaksa untuk mengikuti kemauan orang tua yang seharusnya bakat dan potensinya itu di bidang yang lain di mana dia bisa lebih berkembang, dia bisa lebih maju, dia bisa lebih maksimal. Tapi karena paksaan dari orang tuanya agar dia mengikuti satu bidang tertentu yang tidak dia sukai, akhirnya setengah hati. Anak-anaknya setengah hati saja mengikutinya. Karena dia tidak suka. Ya. Hanya karena mengikuti keinginan orang tua saja. Ya. Sebagai contoh Sebagai contoh, anaknya suka dengan uh, pelajaran sains misalnya. Dia ingin menjadi seorang insinyur yang merancang bangunan misalnya. Ingin jadi seorang arsitek. Dari kecil sudah kelihatan minatnya, dia suka mendesain bangunan. Ya. Tapi orang tuanya karena bapaknya seorang dokter, ingin agar anaknya menjadi dokter. Akhirnya dipaksa lah dia belajar biologi, belajar apa ilmu-ilmu kedokteran, menghafal nama-nama penyakit, menghafal apa nama-nama bakteri, nama-nama Latin yang dia tidak suka. Dia sukanya itu merancang, mendesain bangunan. Tapi karena orang tuanya ingin dia jadi dokter, akhirnya terpaksa lah dia belajar. Mungkin bisa dia meraih gelar dokternya, tapi nggak bakal maksimal. Berbeda kalau dia diletakkan pada bidang yang dia sukai. Dia akan apa menggali potensi dirinya semaksimal mungkin pada bidang yang dia sukai. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Demikian juga satu hal yang mungkin perlu dikoreksi dari orang tua... Ya Ketika memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka Kita semua setuju Kita semua setuju Tidak ada yang mengingkari bahwa pendidikan agama itu harus menjadi prioritas Pendidikan agama harus menjadi prioritas Tapi satu hal yang harus kita ketahui ya. Ini perhatikan, ibu-ibu juga perhatikan Ya, Tidak semua anak kita harus menjadi ustadz Ya, tidak semua anak-anak kita harus menjadi ustaz betul semuanya harus mendapatkan porsi agama, pendidikan agama pendidikan akidah, pendidikan akhlak pelajaran-pelajaran ya. agama yang penting untuk bekal dia perlu diberikan tapi tidak semuanya harus menjadi ustaz ya. sebagian orang tua keliru Memaknai ya perintah untuk belajar agama. Ya. Sehingga anaknya ketika punya minat yang lain dimatikan minatnya. Kamu belajar agama saja. enggak usah belajar yang lain. Salah. Ya. Yang dituntut dari kita adalah menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang soleh. Apapun pekerjaannya nanti. Bisa jadi dia bakatnya di bidang kedokteran menjadi seorang dokter. Bisa jadi dia bakatnya di bidang ya, Teknik mesin Menjadi seorang insinyur ya. Bisa jadi bidang apa Minatnya di bidang perdagangan Dia menjadi seorang pedagang Tidak menjadi masalah Tidak menjadi masalah Tapi dia punya bekal agama yang baik Tidak semuanya harus menjadi ustad Tidak semuanya harus menjadi da'i Ya Terkadang orang tua Terlalu memaksakan anaknya kalian harus belajar ini biar kalian jadi ustad, enggak. kita harus melihat apa potensi yang ada pada diri anak. kalau memang dia punya bakat di bidang itu, suka dia belajar agama, ya, tak apa-apa. memang ini kita arahkan dia untuk belajar agama terus menjadi seorang ulama. tapi ternyata kalau kita dapati anak kita punya bakat yang lain, ya di luar bidang agama. Maka jangan paksa mereka untuk menyukai sesuatu, untuk me, apa, menyukai sesuatu yang mereka tidak suka. Alimah ya. Al-Imam binul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ath-Thawfatul Maudud halaman 147 dan 148. Ini saya bawakan agar jangan sampai ada salah sangka. Wah, ini Ustaz membawa satu ucapan yang baru. Ya, membawa satu gagasan yang baru. Tidak, ini bukan gagasan yang baru. Sudah disampaikan oleh para ulama ya, ratusan tahun yang lalu. Kita akan nukilkan ucapan beliau. Kata beliau rahimahullah. Wa mimma yanbari ayya samida halat wa ma huwa mustaiddun lahu minal a'mal wa muhayyin lahu minha. Perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh para orang tua adalah keadaan si anak, potensi apa yang dia miliki dan bakat apa yang terpendam padanya. Wa an-nahumakhlukun lahu. Orang tua hendaknya paham bahawa untuk bidang inilah anaknya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Harus paham. Apa potensi, apa bakat yang dimiliki oleh si anak. Ya, ini tantangan bagi kita. Bagaimana caranya agar kita mengetahui apa bakat dan potensi anak-anak kita. Ya. Fala yahmilhu ala ghairih. Maka setelah dia mengetahui bakat dan potensi yang ada pada si anak. Hendaknya dia jangan memaksa anaknya untuk mencintai bidang yang lain. Ya. Kalau dia sudah tahu bakat anaknya di sini jangan dipaksa untuk pindah sesuai dengan keinginan kita. Ya. Maka tapi ada syaratnya kata beliau, maka ma'dzunan fihi syar'an. Ya. Kata beliau, janganlah anak dipaksa untuk fokus pada sesuatu yang bukan bakatnya selama itu ma'dzunan fihi syar'an, diizinkan oleh syariat kita. Ya, ada syaratnya. Anak ya jangan dipaksa fokus pada hal yang tidak dia sukai selama apa yang menjadi bakatnya dia itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau kita baca teori pendidikan modern, banyak ahli yang membagi kecerdasan itu menjadi sekian bidang. Ya ada dari sisi akademisnya ada dari sisi sosialnya ada dari sisi apa fisiknya gerakannya tapi terkadang mereka memasukkan yang namanya kecerdasan yang berhubungan dengan musik ya. nah yang seperti ini tidak ada dalam syariat kita karena hendaknya semuanya diselaraskan dengan syariat ada kecerdasan yang sifatnya natural Misalnya anak suka dengan Pertanian yang berbau Pertanian ya, Suka merawat tanaman ya, Mau dia ber, berkotor-kotor Menggali tanah ya, Memupuk tanaman Ada kecerdasan yang sifatnya memang uh, Akademis Atau matematis Dia suka mengutak-atik angka Ada kecerdasan yang sifatnya Linguistik Ya dia bisa berbicara dengan baik, menjalin komunikasi dengan sesamanya. Ya. Nah, ini potensi-potensi seperti ini harus diperhatikan oleh orang tua. Ya. Jangan sampai mereka keliru menempatkan anaknya. Karena keliru, ya, dia tidak akan bisa berkembang maksimal. Ya. Hobinya tanam tanaman, disuruh bapaknya belajar matematika, ya nah, mungkin nggak nyambung, anaknya nggak nggak akan bahagia. Ya. Nah, makanya kita harus pintar-pintar melihat apa yang menjadi bakat dari sang anak, ya. Sekarang tuh ada ibaratnya, ya. Ibaratnya kita itu kalau memaksa anak-anak ke suatu bidang yang tidak dia sukai, ibarat memaksa seekor ikan untuk memanjat pohon. Seekor ikan kita paksa untuk memanjat pohon bisa enggak? Enggak bisa. Atau sebaliknya kita memerintahkan apa hewannya nggak bisa berenang? Monyet, monyet bisa berenang nggak? Kalau monyet ditaruh di air tenggelam nggak? <gülüyor> Atau kita memaksa monyet berenang misalnya? Saya nggak tahu monyet bisa berenang nggak? <gülüyor> ya, tapi memaksa gajah berenang misalnya tenggelam kan? Ya. Nah seperti inilah kalau kita memaksa anak kita Terhadap apa, Kepada suatu bidang yang Tidak dia sukai Dia enggak enjoy dan tidak akan mulai keberhasilan Buah ya kita paksa Untuk manjat pohon yang tinggi Tapi kiamat pun dia enggak bisa naik ke atas Puncak Tapi kalau monyet kita suruh Bukan berarti anak kita monyet ya Kalau monyet kita suruh Naik ke atas pohon Cepat dia Bisa berhasil Ini satu hal yang benar-benar saya lihat Saya pernah berkunjung ke satu lembaga pendidikan ya Pendidikan anak-anak Ada satu anak yang Sudah dicap oleh gurunya sebagai anak yang bodoh Tidak fokus di kelas ya. Kalau gurunya menerangkan Dia tidak bisa fokus Dicap sebagai anak yang bodoh Oleh guru-gurunya Memang saya lihat begitu dari saya lihat di kelas ya. Nah seperti itu keadaannya. Sebentar sebentar dia lihat keluar pengen bergerak gitu aktif. Disuruh tenang sama gurunya gak bisa. Sehingga dicap anak yang tidak tertib dicap sebagai anak yang bodoh. Padahal anaknya baik. Nah satu saat saya main ke rumahnya. Bapaknya punya usaha bengkel. Nah anak ini usianya sekitar 8 tahun. Ternyata di rumahnya, ketika dia tidak sekolah, suka membantu bapaknya, bukain mesin, pakai alat-alat, cep, cep, cep, cep, cep, cep, cep. keren sekali. Jadi nah, saya berpikir mungkin anak ini memang tempatnya bukan di kelas belajar seperti itu. Ya. Dia punya bakat yang lain yang harus dikembangkan oleh orang tuanya. Ya. Makanya kita harus benar-benar melihat potensi yang ada pada diri anak-anak kita sedini mungkin agar dia bisa benar-benar berkembang. Kalau anaknya suka bercocok tanam misalnya, fasilitasi. Ya, fasilitasi. Kalau anaknya suka beternak, fasilitasi. Ya. Toh dia bisa nanti memberi nafkah kepada anak istrinya dari usaha tersebut. Enggak semuanya harus menjadi pegawai di kantor. Ya. Orang bisa menafkahi anak istrinya dari peternakan, dari pertanian. Dari perbengkelan. Ya. Jangan kita hanya terpaku dengan apa yang sudah menjadi mindset masyarakat. Bahwa orang itu harus jadi pegawai. Ya. Tapi yang harus kita pahami bahwa anak-anak itu. Ya, bekerja pada bidang yang dia sukai. Belajar pada bidang yang dia sukai. Ini yang harusnya kita fasilitasi. Bagaimana kalau seorang anak. Ya. Dia dipaksa untuk mencintai sesuatu yang bukan bakatnya. Dijelaskan kata Ibnul Kaim. Fainnahu in hamalahu ala qoirimahu wa mustaidun la yuflihu fihi wafatahu mahua muhayyan mahua muhayyan lahu. Apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang bukan bakatnya. Maka dia tidak akan meraih kesuksesan di bidang itu Ini yang berkata siapa? Halimah bin Luqayim rahimahullah Ratusan tahun yang lalu beliau sudah mengungkapkan hal ini Kalau anak dipaksa untuk menyukai sesuatu bidang yang bukan bakatnya Maka dia tidak akan meraih kesuksesan di bidang itu Luputlah darinya apa yang sebenarnya merupakan potensi dirinya. Ya. Ini bahaya. Ya. Kita bisa menyebabkan anak kita yang sebenarnya dia potensi yang luar biasa. Tapi karena bapaknya egonya terlalu tinggi, ibunya egonya terlalu tinggi. Akhirnya anak dipaksa. Menyukai satu bidang yang tidak dia sukai. Ya. Banyak ini kejadian terjadi. Ya. Ada orang tua, anaknya mau jadi dokter, suka belajar ilmu biologi, tapi bapaknya bilang, ya di masa depan itu dokter akan banyak, kalian yang dibutuhkan ahli IT. Akhirnya anaknya dimasukkan kuliah di komputer, ya. belajar apa, bagaimana memprogram, bikin kode program, dia nggak suka, ya akhirnya terseok-seok dia di bangku kuliah. Ya, menamatkan dan apa tamat atau tidak, ya, mau menamatkan juga susah karena dia agak suka, tapi di sisi lain dia dituntut oleh bapaknya untuk menyelesaikan kuliahnya. Ya. Banyak kejadian seperti ini karena apa? Karena orang tua tidak memahami apa yang menjadi bakat dan potensi sang anak. Ya. Tapi kemudian kata beliau, beliau mengingatkan, Pak Idrarohahu, haus nul fahmi. Ahusna al-Fahmi, wacihah al-Idrak, jayid al-Hifd, wagi'an. Fahadhi min alamatih kubulihi lil an. Namun kalau orang tua melihat anaknya memiliki pemahaman yang bagus, cepat mengerti, hafalannya bagus dan cerdas, ya ini menunjukkan tanda penerimaan dan kesiapan dia untuk belajar dan mengukir ilmu di dalam hatinya yang masih polos. Jadi kembali lagi, kalau misalnya dia melihat anaknya memiliki bakat di dalam ilmu agama, maka hendaknya bersegera dia ya mendorong anaknya untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Sekali lagi apa yang kita sampaikan ini bukan mengingkari keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama Allah. Ya. Tetap yang memiliki keutamaan adalah orang yang bertahasus mempelajari ilmu agama. Tapi ketika anak itu memang punya bakat yang lain di luar itu, maka hendaknya orang tua memfasilitasi. Ya, jangan sampai bakat-bakat terpendam yang ada pada diri seorang anak, itu menjadi pupus. Ya, tidak tergali dengan maksimal karena ego dari orang tuanya. Ini kesalahan yang ke 28, semoga kita ya, bisa memahami anak-anak kita, Ingat potensi yang ada pada mereka bisa berkembang bisa berkembang dengan maksimal. Kemudian kesalahan yang ke-29 kata beliau, Hafizahullah taala adamu iqthaihim fursah litashih wa taghir lil afdal. Tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi lebih baik Untuk berubah menjadi lebih baik Di sini beliau ingin mengingatkan kepada para orang tua Kalau anaknya itu terjatuh pada suatu kesalahan Anaknya terjatuh pada suatu penyimpangan Perilaku yang tidak baik Maka ketika dia ingin berubah, orang tua harus membantu anak-anak tersebut untuk berubah. Jangan pernah menutup pintu kesempatan bagi anak-anak kita kalau dia sudah terjerumus. Pernah terjerumus pada kesalahan, maka jangan tutup kesempatan bagi mereka untuk berubah. Sebagian orang tua ya, ketika mendapati anak yang melakukan kesalahan, dia justru... Membantu anak itu untuk terus-menerus berada di dalam kesalahan tersebut. Ya. Misalnya anaknya bandel. Anaknya nakal. Ya. Dia melabeli anaknya itu. Ya, ya kamu sih bandel. Kamu sih nakal. Kadang-kadang ya. membuat julukan-julukan. Ya, si bandel atau si nakal dibuat anaknya itu. Ya. Dengan lakop-lakop tertentu julukan-julukan tertentu yang menunjukkan kenakalannya. Ya, si bengal misalnya. Nah, ini tidak membantu anak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Hendaknya orang tua justru membantu dia ya ketika ada arah untuk berubah ke arah yang lebih positif, maka hendaknya dibantu. Ya, jangan justru dilabeli. Karena beliau hafizahullah tapi mungkin hanya ada satu atau dua, terdapat beberapa orang yang mengkritik orang tua mereka. Orang tua itu tidak tahu bagaimana untuk mengajar anaknya. Orang tua itu tidak tahu bagaimana untuk mengajar anaknya. Orang tua itu tidak tahu bagaimana Engkau dapat di sebagian bapa mencela anaknya. Dan tidak mudah melupakan kesalahan anaknya. Selalu diungkit-ungkit apa yang pernah dilakukan oleh anaknya tersebut. Bahkan lebih daripada itu kata beliau. Apabila dia mencuri misalnya. Dia memberikan julukan pada anaknya si pencuri. Maling anaknya diberi julukan. Ya, si pencuri. Wa idak kah bahar nadah hubis Kalau anaknya berdusta, maka dia pun memberikan julukan kepada anaknya si pendusta, si tukang bohong. Ya. Fakah annaaharihil akfah, darbatun lazi bun la, la tarzul. Seolah-olah kesalahan ini sudah menjadi cap. Bagi si anak yang tidak mungkin hilang, awosimatun arun la dan atau bagaikan suatu stempel yang tertancap yang tidak bisa dihapuskan, waminhuna ya. yan shaul waladu wafinafsi an nahu sharik au kazab. Maka dengan demikian, ya, Tumbuhlah si anak dengan julukan-julukan, dengan label-label yang negatif ini. Bahawa dia memang dia adalah seorang pencuri dan dia adalah seorang pendusta. Karena terus-menerus diingatkan oleh bapaknya, oh kamu, memang kamu kan tukang bohong. Ya. Memang kamu ini kan tukang pencuri ya. Suka ngambil uang ayah tanpa izin. Memang itu kebiasaan kamu. Ya. Selalu diingatkan dengan kejadian-kejadian yang telah berlalu. Akhirnya tertancap pada dirinya label-label itu. Ya sudah. Boleh saya memang suka apa? Memang saya sudah dicap sebagai seorang pendusta? Ya sudah. Memang saya sudah dicap sebagai seorang pencuri? Ya sudah. Benar-benar mencuri dia. Ya sudah benar-benar dia berdusta. Ya, Boleh dia berdusta atau tidak pun tetap dituduh sebagai seorang pendusta. Makanya hati-hati kita jangan sampai melabeli anak-anak kita dengan julukan-julukan negatif seperti ini. Dan apa yang telah berlalu dari kesalahan anak-anak kita jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau dia sudah menunjukkan perubahan ke arah yang positif, ke arah yang baik, maka hendaknya jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Biarkan dia dengan keadaannya yang sekarang. Ya, mudah-mudahan kalau kita tidak mengungkit lagi apa yang telah berlalu, ya, dia akan menjadi lebih baik. Ya. Kemudian kesalahan yang ke-30, yang ke-30. Su'ul fahmi linafsiyati al-awlad wa Ketidaktahuan atau ketidakpahaman orang tua terhadap kondisi psikologis dan tabiat si anak Ketidakpahaman orang tua terhadap kondisi psikologis dan tabiat anak Ya Ini masih, bahasanya masih satu Tentang ketidakpahaman orang tua terhadap kondisi anak-anaknya Kadangkala upah kasiron minimal apa layak hamun afsiat alauladihi banyak kita dapati para orang tua tidak memahami keadaan psikologis anak-anaknya walayarifu toba'iyahum wa amzijatahum mereka tidak mengetahui tabiat anak-anak mereka demikian juga tidak mengetahui karakteristik anak-anak mereka fal aulad takhtalifu amzijatahum wa maka anak-anak itu berbeda ya karakteristiknya dan tabiatnya faminhum yaghzabu bisur'ah di antara anak-anak itu ada yang sifatnya emosional ya marah dengan cepat ya wa minhum man yattasimu di antara mereka juga ya, kalau itu dari sisi karakternya. Dari sisi fisiknya sebagian mereka ada yang alergi dengan dingin. Ya. Wa minhum man al-mizaj. Di antara anak-anak itu juga ada yang karakteristiknya sedang-sedang saja. Ya. Fa mu'amalatuhum bi wahid. Maka terkadang orang tua memperlakukan anak-anak dengan karakteristik yang berbeda. Dengan metode yang sama ya Menghadapi anak-anaknya Yang berbeda karakteristiknya Ini dihadapi Dengan metode yang sama Diperlakukan dengan sama ya. Ini juga suatu hal yang kadang Dilalaikan oleh orang tua Bahwa karakteristik Walaupun dia kakak dan adik ya Dilahirkan dari satu rahim Yang sama Dari seorang ibu yang sama Ini tidak berarti karakternya akan sama Anak-anak ya. itu memiliki Karakteristik yang berbeda ya. Di antara mereka Ada yang emosional Sebaliknya di, di lain pihak Adiknya mungkin Atau saudaranya Punya karakter yang lebih bisa mengendalikan emosi ya. Ini hendaknya Memperlakukannya berbeda Cara menasihatinya pun Berbeda ya. Ada anak-anak yang mungkin Ya dia bisa berubah menjadi lebih baik Kalau dikerasi ya. Kalau bapaknya sedikit Mengangkat suaranya dia sudah berubah ya. Ada yang kalau dikerasi Justru sebaliknya Dia akan membangkang ya. Dia akan membangkang Bagaimana cara menarik Mungkin diajak bicara baik-baik Bicara empat mata Dari hati ke hati ya. Diajak dengan lembut jadi masing-masing anak itu punya metodologi yang berbeda untuk memberikan nasihat kepada mereka. Jadi orang tua harus paham karakter anaknya. Jangan disamakan seluruhnya. Masing-masing anak memiliki pembawaan diri yang berbeda-beda. Kemudian yang ke-31 kata beliau... killahul muraah li taqdiri marahilul umri allati yamurru biha alwalad kurang memperhatikan ya, tahapan usia anak ya. dia kadang-kadang orang tua kadang-kadang memperlakukan anak yang berbeda usianya diperlakukan sama ada anak yang sudah dewasa diperlakukan seperti Anak-anak Sebaliknya anak yang masih kecil Diperlakukan seperti orang Dewasa Ini juga menunjukkan ketidakpahaman Orang tua terhadap Kondisi anak-anaknya ya. Tentunya berbeda Antara memperlakukan anak yang sudah Dewasa dengan anak yang Masih kecil Tidak bisa disamakan begitu saja Ini juga harus dipahami oleh orang tua Bagaimana sih bermuamalah dengan anak yang masih kecil, bagaimana uh, menasihati mereka, demikian juga bagaimana menasihati anak-anak yang sudah dewasa. Ini ada tingkatan-tingkatannya, ada tahapan-tahapan yang, yang berbeda satu sama lain. Ya. Nabi SAW ketika memerintahkan kita agar kita menyuruh anak-anak kita sholat, ya, membedakan antara Anak yang berusia tujuh tahun dengan anak yang berusia sepuluh tahun. Kata beliau: "Alaihissalam, muru auladakum bissalah, wahum abnaul sab' wadribuhum aleha, wahum abnaul ashar. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia tujuh tahun." Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Ini menunjukkan ada marhalah. Ada tahapan-tahapan usia yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang tua. Tidak bisa diperlakukan sama. Ya, antara anak-anak yang berusia dini dengan anak-anak remaja dengan anak-anak yang sudah menjelang dewasa. Harus dibedakan. Ya, seperti tadi, anak-anak berusia 7 tahun... Ya, Tidak dipaksa dia untuk sholat ya. Diperintahkan saja Kalau dia mau Alhamdulillah Kalau tidak jangan dipaksa Tapi kalau dia sudah berusia 10 tahun Harus dipaksa Dan boleh bagi orang tua Untuk memukul dengan pukulan yang tidak Membuat cacat Menimbulkan luka atau bekas Bagi anak-anak yang berusia 10 tahun lebih Ketika dia tidak sholat ya. Dan sebaliknya juga tidak boleh bagi orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya yang sudah dewasa dengan ya sama dengan dia memperlakukan anak-anak yang masih kecil. Seperti tadi kalau misalnya anak yang sudah bisa diberikan tanggung jawab dia berikan tanggung jawab. Tidak selamanya dia dianggap sebagai anak yang kecil yang tidak bisa menanggung atau memegang, memikul suatu tanggung jawab. Kemudian kata beliau di sini, fasajidu minal walidain, man yuamil al walad ala annahu tiflun saghir bi min annahu qad kabur. Maka anda akan dapati sebagian orang tua menghadapi anaknya seperti atau memperlakukan anaknya seperti anak kecil padahal dia sudah dewasa fa hadhihi almuamalah tu'athir fi nafsi alwalad wa tasy'uruhu bi naqs maka muamalah yang seperti ini ini cara atau metodologi yang ditempuh oleh orang tua ketika dia me, apa, menganggap anaknya masih kecil padahal sudah dewasa tu'athir fi nafsi alwalad ini akan memberikan pengaruh pada hati sang anak wa tasy'uruhu bi dia akan menganggap bahwa orang tuanya itu meremehkan dirinya. Ya. Kata beliau: "Walfalikul limarhalatin min marahilil umri mu'amalah al khasah alati yajiduru bil walid murahatuhu wal akzubihah". Maka satu hal yang penting untuk diketahui oleh orang tua, bahawa setiap tahapan usia itu memiliki mu'amalah yang khusus. Memiliki metode logi yang khusus. Ya. Setiap tahapan usia itu memiliki metode penanganan yang berbeda. Ya. Penanganan anak usia dini berbeda dengan anak usia remaja. Penanganan anak usia remaja berbeda dengan anak usia dewasa. Ya. Orang tua harus tahu, harus paham tahap-tahapan ini ya sehingga tidak bisa dia menyamakan semua anaknya dengan satu metode pendidikan saja tapi disesuaikan dengan usianya kemudian yang ketiga puluh dua yang termasuk kesalahan yang sering terjadi pada orang tua ketika mendidik anaknya adalah asyymatatu bil mubtilin mentertawakan musibah yang menimpa anak-anaknya ya. artinya dia suka ketika anaknya itu mendapatkan musibah ya fa ba'dul aba idza ro'a mubdala badaa yayshamatu bihi wayatahimu ahlahu bit takthir fit tarbiyah badalan min ayyat al Allah alay salamati li nafsihi wal afiyah li hadha al mubtala fa kam min an-nas man inharafa abanaahu wa dhalla shamatihi wadhrabihi lisaanihi wa jara'atihi maka sebagian bapak Ketika melihat musibah menimpa anaknya, ya, maka dia justru ya, mentertawakan musibah tersebut. Dan menuduh, ya, istrinya tidak menunaikan kewajibannya dalam menjaga anaknya tadi. Badalan min ayas ala Allah li nafsih. Padahal sebaiknya dia meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keselamatan terhadap Anaknya tadi Dan ke Dia meminta agar anaknya tadi Diselamatkan Maka banyak diantara Maka betapa banyak Orang yang menyimpang ya, Karena Apa yang dilakukan oleh orang tuanya ini Tidak merasa Apa dengan musibah yang menimpa anaknya justru senang ketika anaknya mendapatkan musibah mentertawakan anaknya senang kalau anaknya terkena musibah maka ini adalah satu perkara yang perlu dihindari oleh orang tua inilah beberapa kesalahan yang berkaitan dengan ketidakpahaman orang tua terhadap anak-anaknya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua yang berkenaan dengan hubungan mereka dengan sekolah tempat anaknya belajar. Kesalahan yang ke tiga puluh tiga. Kesalahan yang ke-33 Kurangnya perhatian Dalam memilih Sekolah Bagi anak-anak mereka Kurangnya perhatian Dalam memilih Sekolah yang baik bagi anak-anak mereka. Kata beliau, Habisullahullah, Fakam minal aba, Man layahtammu bithalik. Betapa banyak orang tua, ya, Yang tidak memperhatikan perkara ini. Fakam minal aba, La yas'alu anil madrasah, Allati yadrusu fiha ibnuhu. Maka engkau akan dapati Ada orang tua yang tidak berta, tidak pernah bertanya ya. Tidak pernah ingin tahu Di sekolah mana anaknya belajar ya. Artinya dia tidak Ingin tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah anil mudarrisin wa akhlakihim dan mereka juga tidak pernah mencari tahu tentang para pengajar di sekolah tersebut, bagaimana akhlak mereka. Walla ya. anilmanahij adi rosyiah. Demikian juga mereka tidak pernah bertanya tentang bagaimana kurikulum sekolah tersebut. Yang penting anaknya disekolahkan saja, udah. Yang penting kamu sekolah. Tidak pernah tahu dia kurikulum yang diajarkan atau yang diterapkan di sekolah tersebut. Tidak ingin dia tahu bagaimana guru-guru yang mengajar anak-anaknya. Apakah guru-guru tersebut memiliki alat yang baik atau tidak? Walla an nawiyyatib tulab alladhiyad rusuna fil madrasah ma'abnihi. Demikian juga dia. Tidak pernah ingin tahu tentang teman-teman anaknya, ya, siapa yang menjadi teman anaknya di madrasah atau di sekolah tempat dia belajar. Ini banyak sekali terjadi pada orang tua, apalagi orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya. Terkadang mereka, ya, menyekolahkan anaknya di sekolah ya sebarang saja. Yang penting anaknya. Sekolah Tidak pernah mempelajari terlebih dahulu Apa yang akan diajarkan di sekolah tersebut ya. Tidak pernah meneliti bagaimana guru-guru Siapa guru-guru yang akan mengajar Di sekolah tersebut Bagaimana ahlak mereka Bagaimana karakter guru-gurunya Jarang sekali ada orang tua yang demikian detil Bertanya mencari tahu ya. Demikian juga bagaimana dengan anak-anak yang sekolah di madrasah tersebut, apakah adalah anak-anak yang baik yang akan membawa kebaikan pada karakter anaknya? Atau justru anak-anak yang jelek, yang bisa memberikan pengaruh negatif kepada anaknya? Banyak orang tua yang tidak peduli, sekedar memasukkan anaknya di satu lembaga dan membiarkannya begitu saja. Jadi seharusnya orang tua itu mencari informasi, tentang sekolah yang akan dijadikan tempat belajar bagi anak-anaknya. Tidak hanya asal taruh. Dilihat bagaimana kurikulumnya, apa yang diajarkan di sekolah tersebut, bagaimana visi dan misi sekolah tersebut, selaras atau tidak dengan visi dan misi kita. Ya. Harus dikeliti terlebih dahulu sebelum kita memasukkan anak-anak kita di sebuah lembaga pendidikan. Ya. Terkadang orang tua sekedar anaknya bisa belajar saja, ya. nggak tahu bahwa anaknya kadang-kadang diajari dengan satu hal yang bertentangan dengan syariat. Ya demikian juga guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut, ya mungkin akidahnya menyimpang, mungkin akhlaknya tidak bisa menjadi teladan yang baik. Anak-anak ya. kita itu bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah swt, ya. mereka itu mudah meniru. Kalau kita di rumah sudah mencontohkan satu perkara yang baik, Alhamdulillah mereka akan meniru. Tapi ada waktu di mana mereka kita serahkan kepada orang lain. Kalau orang ini tidak bisa juga memberikan contoh yang baik, dia akan meniru perkara yang tidak baik dari gurunya. Ya. Makanya kita pun harus tahu bagaimana kondisi guru-guru yang mengajar di sekolah anak-anak kita. Ya. Main ke sekolah, lihat bagaimana gurunya mengajar, bagaimana Mu'amalah gurunya terhadap anak-anaknya. Ya. Jangan sampai ada ketidakpedulian. ya, Dari orang tua terhadap sekolah tempat anaknya belajar. Kemudian kesalahan yang ke-34. Ilhakuhum bil madaris al-ajnabiyyah. Menyekolahkan anak di sekolah-sekolah asing, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah asingnya. Dimaksud dengan sekolah asing di sini adalah sekolah sekolahnya orang-orang kafir, ya, sekolah yang dimiliki oleh yayasan-yayasan kafir, yayasan-yayasan non-Muslim. Maka kata beliau, "Habibullah." allati tufsidu aqaidahum wa akhlaqahum maka sekolah-sekolah yang kafir seperti ini akan merusak akidah dan ahlak anak-anak khususnya jika kanu terlebih lagi ketika anak-anak itu masih berusia dini au qalili alhifanah minal ilmi wa taqwa Apalagi dia tidak memiliki karakter yang kuat. Tidak memiliki keilmuan dan ketakwaan. Wakatlah yak tasiru fasaduhum ala anfusihim. Maka kerusakan yang akan melanda anak-anak tersebut. Tidak bisa kita perkirakan. Bal yusbihu ma'awilu hadmi li ummatihim. Bahkan tidak hanya merusak anak-anak itu. Ya Dengan mencekolahkan anak Di sekolah-sekolah kafir Itu akan merusak umat keseluruhan Ini satu kesalahan yang seringkali terjadi Di kalangan kaum muslimin Banyak diantara orang tua Yang mencekolahkan anaknya Di sekolah orang-orang kafir Ya, Dengan apa, dengan pemahaman Bahwa sekolah orang-orang kafir itu lebih bagus Lebih menjamin masa depan Lebih disiplin Banyak bahkan Orang-orang ya, Tokoh-tokoh -orang, masyarakat Dari kalangan kaum muslimin Lebih memilih sekolah-sekolah yang kafir Anaknya disekolahkan di sekolah misi Ya, di sekolah yang diasuh oleh gereja. Diasuh oleh yayasan-yayasan Kristen. Ya. Karena menurut mereka. pendidikan di yayasan-yayasan tersebut lebih bagus. Lebih berkualitas. Lebih disiplin. Ya. Tapi mereka lupa. Bahawa ada satu hal yang perlu mereka jaga dari anak-anak mereka. Yaitu akidah dan akhlak mereka. Anak-anak ini kalau disekolahkan di sekolah-sekolah non-muslim akan rusak akidahnya. Ya. Paling minim mereka akan berpendapat bahwa Islam atau agama ya, sekolah agama yang dianut oleh sekolah tempat dia belajar itu sama baiknya. Ya. Menganggap sama, ya udah sama saja kok sama-sama beribadah kepada Tuhan yang maha esa. Tidak punya al-wala dan al-barok. Tidak punya loyalitas dan sikap berlepas diri. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya, pada anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah non-muslim. Tidak punya al-wala dan al-barok. Keluar dari sekolah-sekolah tersebut. Menjadi pembela orang-orang kafir. Malah menyerang kaum muslimin. Ya, mengatakan bahwa kita... Orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam ini sebagai orang yang ekstrim, yang tidak toleran, ya. karena dia sudah diajari di sekolahnya pemahaman-pemahaman ya, yang menyimpang dari Islam. Tuh. Maka jangan menjadikan eh, apa bahawa mereka itu lebih disiplin, kemudian lebih baik sistem pendidikannya jadi alasan bagi kita untuk memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah orang kafir kita akan bacakan sebuah fatwa dari al-lajnah Al daimah tentang hukum menyekolahkan anak di sekolah orang kafir kata beliau eh, kata sang penanya mal hukmu ayakhudha rajulun ibnahu au ibnatahu Wajudziru di madrasahin Faransiyah atau Inggrisiah al-mukhalifataini li ta'alim al-din ma zamihin annahu muslim wa annahu yaktarulahum mustakabalan hasana. Apa hukum orang yang mendaftarkan anak-anaknya di sekolahnya orang-orang Perancis? Atau sekolahnya orang-orang Inggris Mungkin kedutaan Perancis ya, Buka sekolah Internasional Atau Kedutaan Inggris Buka sekolah Internasional ya, British International School Atau apalah bahasanya Bahasa Inggris ya Sekolah Internasional ya. di mana katanya Di sekolah tersebut diajarkan perkara-perkara yang menyelisihi agama. Wa ya. annu yaktaru luhum mustakbalan hasana. Sebagian orang tua menganggap bahwa ketika menjekolahkan anak di sekolah-sekolah tersebut, ini adalah usaha dirinya untuk uh, memberikan masa depan yang cerah bagi anak-anaknya. Ya. Karena sekolahnya, masya Allah, di sekolah internasional. Belajar bahasa Inggris, belajar budaya mereka, nasib pun kuliahnya di Barat sana. Ya, ketika kembali ke negerinya, mereka akan memiliki masa depan yang cerah, menempati posisi-posisi yang penting, baik di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan internasional, karena latar pendidikannya Barat. Ya. Ini yang ada di benak sebagian orang tua yang mencolokkan anaknya di sekolah-sekolah internasional. Maka apa jawaban dari al-lajinah ad-da'imah? Ini Dewan Fatwa di Saudi Arabia. Kata mereka, Yajibu alal walid ayyirabbi awladahu. Dukuran wa inasan tarbiatan islamiyatan. Wajib bagi kedua orang tua. Untuk memberikan pendidikan yang islami. Kepada anak-anak Mereka. Baik yang laki-laki maupun yang wanita. Wajib bagi para orang tua. Untuk memberikan pendidikan yang islami. Kepada anak-anak mereka. Baik itu laki-laki maupun wanita. Kenapa? Fa'innahum amanatun biyadih. Karena sesungguhnya anak-anak itu adalah amanah yang dibebankan pada tanggungjawabnya, wahwam asulun anhum yaumal kiamah dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak mereka yauul kiamah pada hari kiamat. Walayyahu zu lahu ayuduk hilahum madaris al kufar maka tidak boleh bagi dirinya untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolahnya orang kafir. Ya. Satu hal yang harus kita ingat bahwa anak-anak itu adalah amanah, ya. amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana mungkin orang tua ya, melepaskan amanah ini? kepada orang-orang kafir membiarkan orang-orang kafir memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka ya. maka kata beliau tidak boleh memasukkan anak-anak ke sekolahnya orang-orang kafir khasyatul fitnah wa isdadil aqidah wal akhlak karena ditakutkan akan merusak ya akan menimbulkan fitnah dan merusak akidah serta akhlaknya jadi akidah dan akhlak itu harus menjadi prioritas kita. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kita. Bukan malah kita jerumuskan mereka ke sekolah. Orang-orang kafir kemudian rusak akidah dan akhlak mereka. Ya. Lata bagaimana dengan syubhatnya tadi? Bahawa kita mencekolahkan anak-anak kita demi masa depan yang lebih baik. Ya. Kata para ulama, Al-mustakbalu biyadillahi jalla wa'ala. Adapun masa depan itu semua berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan di tangannya orang-orang kafir itu. Bukan di tangan sekolah-sekolah kafir itu. Tapi masa depan yang cerah. Masa depan yang baik. Itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya orang tua tetap memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anaknya. Menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang islami. Memberikan pendidikan agama, akidah, ahlak yang baik kepada anak-anak mereka. Bukan malah dijerumuskan ke sekolah yang kafir. Ya. Dan masa depan itu ada di tangan Allah. Ya. وَمَا يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan, akan berikan kemudahan terhadap urusannya. Ya. Jadi masa depan yang cerah itu bukan dari pendidikan orang-orang kafir tadi, justru lahir dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan pada dirinya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan padanya jalan keluar, wa yarzukhu min haytul layathasib dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Maka kalau kita ingin anak kita memiliki masa depan yang cerah, berikan pendidikan agama yang benar kepada mereka. Karena dengan pendidikan agama yang benar, mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika mereka menjadi orang yang bertakwa Maka Allah akan memudahkan segala urusannya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan jalan keluar Bagi kesulitan yang dia hadapi Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki Dari jalan yang tidak dia sangka-sangka Kemudian dari pertanyaan yang lain juga Pertanyaan yang serupa Allah jenada imam menjawab Yajibu ala jami'il muslimin ru'atan wa ri'atan al inayatu bita'lim al aulad dhukuran wa inasan al islam al haqq aqin wa ahkaman wa akhlaqan wa adaban wajib bagi setiap muslim baik pemerintah maupun rakyatnya untuk memperhatikan pendidikan anak-anak baik laki-laki maupun wanita Hendaknya mereka memberikan pendidikan Islam yang benar, baik dari sisi akidah maupun dari sisi hukum, demikian juga akhlak dan adab. Walaya juzu tabrir baramiz al-tarbiah li taqlim min dalik, walamuzah hamadudinil Islam digairih min al-aqaid wal-madzahib wal-arah al-batilah. Maka tidak boleh. Ya mencampur adukan sistem pendidikan yang islami dengan yang selainnya ya yang akan merusak akidah atau ya mencampur pendidikan islami dengan berbagai macam akidah kemudian pemikiran-pemikiran yang batil ya ini adalah kewajiban setiap orang ya. Baik dari sisi pemerintahnya Maupun dari sisi rakyatnya Ketika dia memberikan pendidikan kepada anak-anak Berikanlah pendidikan yang islami Jangan dicampur adukkan Dengan pemahaman yang lain ya. Apalagi di sekolah-sekolah Kafir -sekolah, Tentu anak-anak diarahkan Untuk mengikuti mereka Untuk mengikuti pola pikir mereka ya. Makanya kita dapati sekarang Sebagian anak-anak kaum muslimin ya. Sebagian orang islam Ya di mana mereka memiliki pendidikan yang tinggi, nama mereka nama-nama Islami, tapi pola pikir mereka, ya pola pikir yang sama sekali jauh dari Islam, ya. mengadopsi pemikiran liberal. Lihat siapa yang membela, ya para LGBT, orang-orang ya. yang mengusung paham LGBT, ya. banyak di antara mereka kaum muslimin yang membela. Ya, dan nama-namanya Subhanallah, nama-nama Islam dari kalangan kaum Muslimin, bapa bapak mereka lah tokoh-tokoh Islam. Tapi karena ditarbia dengan terbia yang salah ya, di sekolah akan di sekolah-sekolah yang kafir, akhirnya ini produknya malah membela orang-orang yang menyimpang. Ya. Maka hendaknya para orang tua memperhatikan amanah yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qunfusakum wa wa quduhan hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini kita disuruh menjaga keluarga kita. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ya? Yang dilakukan oleh sebagian orang tua. Malah sebaliknya. Justru dia yang menjerumuskan anak-anaknya ke dalam. Kemurkaan Allah Subhanahu SWT. Demikian juga. Nabi SAW memperingatkan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggjawabannya. Jadi hati-hati ya dalam memilih madrasah atau sekolah anak-anak dan jangan sampai kita mencolakkan anak-anak ke sekolahnya orang-orang kafir. Sebagian orang tua beralasan ketika mereka mencolakkan anak-anaknya ke sekolah orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwa di dalam suatu sebuah riwayat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh tawanan-tawanan perang ya ini orang-orang Quraisy yang masih musyrik disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari kaum muslimin baca dan tulis Bagaimana yang diliwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad Dari Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala An-Huma Rasulullah s.a.w Dahulu pernah memerintahkan Para tawanan perang badar Dari kalangan kaum musyrikin ya. Ayyu'allimu Auladal al ansar al-kitabah agar mereka mengajari anak-anaknya kaum ansar bagaimana ya membaca dan menulis jadi tawanan-tawanan tersebut dari kalangan orang kafir itu diajari atau tawanan-tawanan tersebut diminta untuk mengajari anak-anak kaum muslimin bagaimana menulis nah ini kan menunjukkan bahwa boleh saja kita Belajar dari orang-orang kafir, ya. menyerahkan pendidikan anak-anak kita kepada orang-orang kafir. Tuhan Rasulullah SAW Saja dulu pernah menyerahkan anak-anak kaum muslimin untuk diajari oleh kaum musyrikin. Ya. Maka jawaban terhadap syubhat ini, syubhat bahwa boleh menyekolahkan anak-anak di sekolah kafir dengan landasan hadis ini, bahwa Diperbolehkannya Orang kafir mengajari Kaum muslimin Dengan beberapa syarat Ada syaratnya Jadi tidak secara mutlak orang-orang kafir itu Boleh mengajari anak-anak kaum muslimin Tapi ada syaratnya Yang pertama Indah adami wujudil muslim Ketika tidak ada Kaum muslimin yang bisa mengajari ya. kalau sudah tidak ada lagi muslim yang bisa mengajarkan atau mengajari anak-anak tersebut maka diperbolehkan untuk belajar dari orang-orang kafir ya. tapi selama ada diantara kaum muslimin yang bisa memberikan pengajaran ilmu yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut maka tidak boleh mengambil pengajar dari orang kafir jadi syarat yang pertama indah adami wujudil muslim ketika tidak ada pengajar muslim kemudian yang kedua ma'amu raqabati al kafir walhadri minhu pengajaran tersebut disertai dengan pengawasan ketat dan tidak melupakan alhadru minhu memberi peringatan agar mewaspadai mereka syarat yang kedua disertai dengan pengawasan yang ketat dan tetap memperingatkan manusia agar waspada dari mereka. Ini sekarang pengawasan misalnya kita memberikan pengawasan kepada guru-guru di sekolah yang kafir itu, apakah mereka eh, sekedar mengajarkan ilmu saja tanpa memasukkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Ya. Apakah mereka sekedar mengajarkan materi yang mereka eh, apa bidang-bidang yang mereka ajarkan saja tanpa memasukkan Ya syubhat-syubhat kepada anak kita. Tidak mungkin yang kita mengawasi terus-menerus. Guru-guru itu. Ya. Jadi karena kita tidak bisa mengawasi mereka dan tidak tahu apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak boleh bagi kita untuk membiarkan anak-anak kita dididik oleh mereka. Ya. Yang ketiga. Wa anna ta'alluma yakunu fil umuril amah az-dururiyyah. La umur ad-din. Ya. Perkala yang ketiga, bahwa pengajaran tersebut dalam ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Yang penting untuk mereka ketahui. Ya. Ilmu daruriah, ilmu yang memang perlu mereka ketahui. Ya. Bukan ilmu-ilmu yang sifatnya tambahan. Ya. La umur din Demikian juga bukan perkara agama ya. Tidak boleh me, apa, Belajar agama Islam kepada orang kafir ya. Sebagian yang bikin kita kacau sekarang ini Kalau kita lihat sekian banyak Pemikiran menyimpang muncul di tengah-tengah kaum muslimin di masa kita ya. Akibatnya karena Orang-orang ini belajar agama dari kalangan orang-orang kafir. Studi Islam bukan belajar di hadapan para ulama tapi belajarnya di barat. Coba kita lihat banyak di antara pemimpin ormas-ormas Islam itu terlebih lagi yang menyerang ya penegakan syariat Islam kalau kita lihat ternyata pendidikan luar negeri yang mereka tempuh. Ya, doktor bidang studi Islam tapi belajarnya di UCLA. Apa kepanjang UCLA? University Columbia of Los Angeles. Ada salah satu pemimpin Ormas. Doktornya di sana. Belajar Islam tapi di luar negeri. Di negeri barat. Di negerinya orang-orang kafir. Ya wajar kalau produknya tidak punya simpati keadaan kaum muslimin. Selalu membela orang-orang kafir. Karena dia belajarnya saja di negerinya orang-orang kafir. Ya. Tentu diajari bagaimana caranya untuk melemahkan kaum muslimin. Ya. Walaupun ada juga yang belajarnya di Saudi. Ya. Tapi pelang-pelang malah menjadi musuh Islam. Ada juga. Ya. Bukan jaminan juga. Tapi yang memang belajar di negeri-negeri kafir ini. Ketika pulang mereka menimbulkan sekian banyak penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka jangan kita berikan pendidikan anak-anak kita kepada orang-orang kafir. Kemudian yang selanjutnya yang berkenaan dengan masalah pendidikan anak-anak di sekolah. Karena beliau hafizahullah ta'ala kesalahan yang ke-35 apa ni nyander kilatul ta'awuni ma'al madaris kilatul ta'awun ma'al madaris til awlat uh, nah. aw in idami bi sedikitnya ta'awun ya Tolong menolong Atau kerjasama Dengan sekolah Atau tidak ada Sama sekali yeah. Jadi orang tua Itu sulit sekali Bekerjasama dengan sekolah Atau tidak mau sama sekali dia Bekerjasama dengan sekolah Fakasihirun minal abak lah yata'awanu ma al madaris alaati yadrus fiha awladahu barubama la yaklam ainah yadrusun. Maka banyak diantara orang tua yang tidak mau bekerja sama dengan sekolah tempat anaknya belajar. Bahkan kata beliau sebagian orang tua tidak tahu anaknya belajar di mana. ya. Ekstrim sekali nih orang tua ada yang nggak tahu anaknya sekolah di mana. Tapi masalah kerjasama antara orang tua dan sekolah ini memang satu perkara yang sangat penting. Banyak orang tua yang ketika diajak oleh orang oleh sekolah ya untuk bersama-sama menyamakan visi dan misi dalam mendidik anak-anak. Ya, Ini mereka tidak mau Sebagaimana yang kita contohkan Pada pertemuan yang kemarin Terjadi paradoks Antara Apa yang diajarkan oleh orang tua Dengan apa yang diajarkan di sekolah Misalnya di sekolah anak-anak Diajarkan untuk jujur Orang tuanya di rumah Tidak membiasakan sikap jujur Kepada anak-anaknya Atau di sekolah anak-anak Diminta gurunya untuk tidak menonton televisi. Tapi di rumah orang tuanya membiarkan anak-anaknya menonton televisi. Ya. Hal yang demikian akan menyebabkan ya, anak menjadi bingung. Nilai mana yang harus dia pegang? Sekolahnya atau orang tuanya? Ya. Demikian juga masalah yang sering timbul. Terkadang ada tugas yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anaknya. Contoh yang paling sering saya hadapi di sekolah adalah tugas menghafalkan Al-Quran. Banyak diantara orang tua ingin agar anaknya itu menjadi penghafal Al-Quran. Minimal anaknya punyalah hafalan juz amma atau tiga juz yang terakhir. Tapi mereka hanya membebankan hafalan ini kepada pihak sekolah saja. Tidak mau membantu sekolah di rumah, mengecek hafalan anaknya. Tidak mau membantu pihak sekolah, ya menemani anaknya untuk merajah, mengulang-ulangi hafalannya. Maka bagaimana mungkin, ya cita-cita orang tua yang mulia ini agar anak-anaknya bisa menjadi seorang penghafal Al-Qur'an itu bisa tercapai? Kalau tidak ada kerjasama yang baik dari pihak orang tua, ya. waktu di sekolah itu sangat terbatas. Ya. hendaknya dibantu oleh orang tua di rumah terutama oleh ibu-ibu yang tidak bekerja, ketika anaknya pulang dibantu pihak sekolah, ya, diulangi lagi pelajaran apa yang telah diberikan di sekolah. Demikian juga di Murajaah lagi hafalan Al-Quran Alqurannya bersama ibunya. Kalau tidak ada kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah, maka apa yang kita cita-citakan oleh kita bersama itu tidak akan terwujud. Pembahasan kita yang terakhir, insyaallah Allah ini yani kesalahan yang ke 36 kesalahan yang 36 yang masih berkaitan dengan hubungan antara orang tua dan pihak sekolah adalah ad-difa'u anil walad bihadratih khususan til madrasah membela, ya, melakukan pembelaan terhadap si anak, ya, terutama dalam permasalahan-permasalahan di sekolah, melakukan pembelaan terhadap si anak ya, di dalam permasalahan-permasalahan di sekolah. Maksudnya ketika dia mendapatkan hukuman dari gurunya, ya mendapatkan teguran dari gurunya, terkadang orang tua itu membela anaknya secara membabi buta. Di hadapan gurunya dia bela, dalam keadaan anaknya ada di situ. Jadi anaknya itu ada di situ di tengah-tengah antara guru dan orang tuanya. Kemudian orang tuanya melakukan pembelaan yang membabi buta. Terhadap anaknya tersebut. Ya. Beliau memberikan contoh yang lebih detail kata beliau, fa qad yahdusu ayyakuma ahadul mudarrisin awil mas'ulin fil madrasah bi tanibi talib minat tulab aw yati waliduhu qad ghaliba ghadbatan mudhariyatan. Kadang-kadang terjadi ada seorang guru ya, di suatu madrasah menegur anak ya, atau memberikan hukuman kepada anak tersebut. Maka kemudian datang orang tuanya marah dengan kemurkaan yang sedemikian rupa. Wabadalan minal hiwar al-hadi ma'afahibi sya'an wa min ayyakuna dzalika baidan annazari alwalad tajidu dzalikal walad yadluku alibarat annabih alustad awil maka sebagian orang tua itu malah ya, daripada dia me melakukan dialog yang baik dengan pihak-pihak yang berkaitan dia lebih memilih untuk menegur, ya, sang ustadz dengan kata-kata yang kasar. Ya. Jadi sebaiknya ketika anak itu mendapatkan teguran dari gurunya. Atau mendapatkan konsekuensi hukuman dari gurunya. Dan orang tua merasa bahwa anaknya ini tidak bersalah. Hendaknya dia datang kepada pihak yang berkaitan. Kemudian membicarakannya empat mata. Ya. Bukan serta-merta datang ke sekolah. Kemudian memarahi guru yang bersangkutan. Mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya. Dan mekan juga dia merendahkan keadaan sang guru di hadapan anaknya. Ya. Kata beliau. Wamin huna sukilu qimatu, qimatu al, al madrasah fi nafsi al walad. Maka perkara ini akan menghilangkan kewibawaan sekolah di mata sang anak. Ya. Jadi orang tua, ketika ingin menegur pihak sekolah, hendaknya jangan menegurnya di hadapan anaknya. Dia bawa anaknya, kemudian dia tegur guru yang menurut dia melakukan kesalahan tadi. Ya, kemudian dia keluarkan kata-kata yang kasar dalam keadaan anaknya ada di situ anak yang melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya dia akan berpikir bahwa bapaknya ini berkuasa ya dan sekolah itu adalah pihak yang salah maka hilanglah kewibawaan sekolah di hadapan mata sang anak ya dan permasalahan yang lain yang muncul ya ketika orang tua memarahi sang guru karena Guru tersebut memberikan hukuman Atau teguran kepada anaknya Gurunya jadi kapok Ketika anak itu Mengulangi kesalahan yang sama Atau melakukan kesalahan yang baru Dia akan biarkan Dia akan biarkan begitu saja Kenapa? Karena kalau saya menegur Justru saya yang akan dimarahi oleh Orang tuanya Ya sudah biarkan saja Biarkan anaknya melakukan kenakalan Biarkan anaknya melakukan Ya, perilaku yang negatif, ya melakukan kekurangan ajaran kepada guru-gurunya, biarkan saja. Kalau ditegur, nanti malah saya yang dimarahi oleh orang tuanya. Ini justru bumerang bagi orang tua. Anaknya jadi tidak ada lagi yang mau membimbing. Karena semuanya takut, ya, tidak mau, ya, punya masalah dengan orang tuanya. Ya sudah, anaknya dibiarkan. Jadi perlakuan orang tua Memarahi guru ketika memberikan teguran Ini justru jadi bumerang Ladas apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua Berbicara empat mata Bicara baik-baik kepada guru yang bersangkutan Kalau memang dia tidak, di, tidak terima Anaknya dihukum Kalau memang dia tidak terima Anaknya diberi teguran Datangi gurunya Kemudian bicara empat mata Pak apa masalah anak saya Kenapa dihukum Kenapa begini Ya baru orang tua tersebut diberikan penjelasan oleh guru yang bersangkutan. Tapi jangan sampai dia melakukan hal ini di hadapan anak-anaknya. Jangan sampai dia menegur sekolah di hadapan anak-anaknya. Ya. Begitu hilang kewibawaan seorang guru di hadapan anak-anak, maka dia tidak akan lagi mau mendengar. Ya. Begitu hilang kewibawaan sekolah, ya dibata anak-anak, maka dia akan berbuat seenaknya. Toh nanti ada orang tua saya yang akan membela. Jadi ini satu hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh para orang tua. Jangan sampai kasih sayang mereka terlalu berlebihan. ya. Dan juga jangan sampai kita terlalu ya berhusnudzon kepada anak-anak kita. Ya. Terkadang ini satu masalah yang terjadi pada orang tua... Di rumah dia melihat anaknya berperilaku baik, masya Allah, sopan, manis, menurut ya kata-kata, uh, menuruti kata-kata orang tuanya. Ya. Tapi dia tidak tahu bahwa anaknya punya karakter yang lain di sekolah, ya tidak menghargai guru, ya bermain-main ketika belajar. Nah. Ini keadaan dia di sekolah yang tahu siapa, gurunya. Makanya ketika orang tua mendapatkan laporan dari gurunya hendaknya dia percaya, ya, dia percaya. Jangan langsung menyalahkan gurunya. Anak saya tidak seperti itu kok, bu. Ya. Anak saya tidak seperti itu kok, ya. Bu jangan macam-macam. Ya anak saya nggak pernah seperti itu. Iya di rumah mungkin, tapi di sekolah mungkin dia punya kepribadian yang lain, atau mungkin karena pengaruh teman-temannya, atau mungkin memang dia di rumah takut sama orang tuanya maka orang tua ketika mendapatkan laporan dari gurunya hendaknya ya tidak dia tolak mentah-mentah. Kalau memang dia ya keberatan dengan apa yang dilaporkan oleh gurunya, bicarakan baik-baik. Datang ke sekolah bicara dengan guru yang bersangkutan, apa benar? Ya, anak saya melakukan seperti ini, kronologinya seperti apa? Nanti kan sama-sama enak tapi kebanyakan orang tua kalau mendapatkan laporan negatif tentang anaknya di sekolah langsung merespon ya dengan keras ya. menyalahkan pihak sekolah karena selama ini anaknya di hadapan dia adalah anak yang baik ya. apa yang dilakukan oleh orang tua seperti ini justru menjerumuskan anak ya. akibatnya tadi yang pertama sekolah dan guru ya jadi hilang kewibawaannya di hadapan anak-anak. Yang kedua, guru-gurunya akan kapok, ya, akan kapok untuk melaporkan perkembangan anak-anaknya kepada orang tua. Karena kalau dia ngelapor, pasti dimarahin. Ya, makanya hendaknya kita bijak. Walaupun anak-anak itu kesehariannya di hadapan kita adalah anak-anak yang baik, tapi begitu dapat laporan, harus kita respon dengan baik. Jangan emosi, jangan buru-buru menyalahkan pihak sekolah. Mungkin ini kesalahan-kesalahan yang bisa kita eh, pelajari di pertemuan kali ini. Ya, ada sekitar 9 kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan-kesalahan tersebut. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai orang tua yang bisa menjaga amanah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh yang membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Wallahu Taala Alamin. Subhanakallahumma Robbana wa bihamdika. Ashhadu allahilahilantasyukfiru kawatu bilaiq bilahi taufiq walhidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.